Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ladzi nasta'inu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu saya pagi ini diminta untuk bicara tentang ya saya tidak tahu persisnya apa topiknya ya tapi yang jelas dalam diskusi singkat sebentar ini di bawah ini dengan Pak Winoto dengan Pak Pras kaitannya dengan umur Saya umurnya sudah 63 tahun lebih Lebih ya 63 tahun kalau Pak Pras mungkin 30 hari ya 30 berapa Pak Pras nih? 30 lebih Cuma yang membuat saya terkejut memang Pak Winoto udah 80 Ini bagi saya, saya baru ulang tahun ini baru beberapa hari yang lalu saya ulang tahun 63 jadi Kalau di apakan, Dibandingkan dengan usia Nabi ya udah sama ya saya dengan usia Nabi Jadi 63 tahun juga jadi sudah usianya juga sudah waktu juga bagi saya Ya untuk bersiap-siap gitu uh, Tetapi bagi saya maaf saja yang saya takuti bukan mati terus terang saja Saya tahu, takut saya terlalu mati itu yang saya takut kan kehidupan setelah mati terus takut saya itu Kalau matinya enggak takut saya. Makanya kalau seandainya Tuhan menyatakan anorabas kamu akan masuk surga, enggak takut saya itu. Ya sudah cabut sajalah nyawa saya hari ini, Allah enggak apa-apa Enggak takut saya. Cuma yang saya takutkan itu adalah kalau saya mati ini kira-kira saya ini selamat enggak nanti setelah kematian ini gitu. Di alam barzah saya bisa aman, tentram, damai apa tidak? atau sebaliknya? Apakah saya ini termasuk orang yang apa? Yang minta dikembalikan lagi ke bumi, minta dikembalikan lagi ke dunia, ya dan berjanji kepada Allah untuk akan memperbaiki diri. Apakah saya akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang menyesal itu? Tergemuk, tak tahu saya. oleh karena itu ya hasibu anfusakum kata Umar bin Khattab hasibu anfusakum qabla an hasabu ya hitung-hitunglah diri kamu ya hitung-hitunglah diri kamu kira-kira bagaimana sebelum nanti dihitung oleh Allah sebelum dihisab nanti oleh Allah nah ini yang apa membuat saya apa dan saya rasa Mungkin sebaiknya juga saya mengajak kita semua ya Apalagi yang datang ke masjid ini Menurut saya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran Beragama yang baik Karena datang ke masjid ini saya juga tidak mudah ya Begitu diajak ke masjid Pasti ada ajakan untuk tidak ke masjid Terjadilah perang dalam diri kita Lalu akhirnya Bapak dan Ibu Memenangkan keinginan untuk datang ke masjid Dan saya rasa itu sudah satu hal yang baik yang apa perlu kita syukuri itu <tuh> nah, jadi kita hitung-hitung gitu ya saya rasa yang di ruangan ini tidak ada yang melupakan sembahyang tidak ada yang dengan sengaja meninggalkan sholatnya tidak ada yang tidak melakukan apa namanya ibadah puasa di bulan Ramadan tidak ada yang tidak zakat gitu Nah, cuma ini begini ya jangan terlalu pede juga kita karena kita sudah sholat secara baik secara tertib bahkan kita juga sudah tambah dengan sholat duha dengan sholat tahajud juga jangan terlalu pede dan juga jangan terlalu pede pula kita karena kita sudah puasa bulan Ramadan bahkan sudah kita tambah dengan puasa Senin Kemis nah, jangan terlalu pede juga dan juga jangan terpeda kalau kita sudah berzakat bahkan zakatnya kita tambah lagi dengan infak dan sedekah karena apa? karena dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga iblis dan syaitan itu mengintai kita dan saya terus terang saja ini lagi pusing juga saya ini, bagaimana cara apa? cara supaya apa namanya ya Saya baru saja membaca hadis. Nah, hadis saya, saya kutip ini nih. Nabi berkata para sahabat, tahukah engkau siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Tuh, jadi kata Nabi ada orang yang bangkrut gitu. Nah, kamu tahu nggak itu kata Nabi? Kata sahabat, ya eh, tahu ya Rasulullah. Yaitu itu orang tidak punya harta, orang tidak punya harta. Itu yang disebut dengan muflis menurut para sahabat. Tapi kata Nabi bukan itu orang yang muflis Orang yang bangkrut itu kata Nabi bukan seperti itu Tapi adalah orang Yang ke hari akhirnya membawa pahala sholat Membawa pahala puasa Membawa pahala zakat Tapi juga membawa dosa Dosa apa yang dia bawa ini? yaitu dosa yang dia perbuat karena dia suka eh uh, apa? mempergunjingkan orang, memperkatakan orang, memfitnah orang, menuduh orang, menjelek-jelekkan orang, gitu kan? Gitu. Jadi pahalanya banyak, cuma dosanya juga Dan dosanya ini Saya rasa banyak yang dia buat Tanpa dia sadari Gitu Dia celah orang dalam percakapan seharian Dia celah orang Dia diskreditkan temannya nah, Kata Nabi itu nanti Orang-orang yang kita celah-celah itu Itu akan datang kepada kita Di hari di Padang Masyar Dia akan datang kepada kita Lalu dia minta itu Supaya Apa itu namanya Supaya Penderitaan yang dia tanggung selama ini Di barter gitu Dengan pahala yang sudah kita bawa Yang sudah kita peroleh Lalu oleh Tuhan jadi dikasih Amalannya Diberikan kepada Orang yang dia celah Diambil Pahalanya diberikan kepada orang Yang didiskredit, diskreditkan Dia ambil pahalanya Dia berikan kepada orang yang dia fitnah Sehingga kata Nabi Habis pahalanya itu Habis pahalanya Dan itu belum selesai masih juga ada orang yang datang Anda pernah mencidrai saya Anda pernah memfitnah saya Tidak ada lagi pahala yang bisa diambil Lalu kata Nabi Maka dosa orang itu yang diambil Jadi dosa dia tadi Setinggi ini bertambah-bertambah-bertambah. Gitu. Sehingga akhirnya dia yang semulanya bisa masuk surga tapi karena ada masalah yang dihadapi akhirnya dia masuk neraka. Itulah disebut dengan orang yang muflis. Nah, saya ini terus terang saja ya. Ini HP ini menurut saya ini saya ini lagi berpikir apalah sikap tadi malam saya sudah stop satu satu grup WA sudah saya stop karena isinya gunjing aja situ. isinya gunjing aja dan terakhir adalah perdebatan dan gunjing menggunjing saling apa, tindih menindih saling mendiskreditkan saya apa saja saya tapi ternyata susah juga menghapus yang WA grup tuh satu jam lebih saya mencoba bagaimana menghapus, tidak tahu saya akhirnya terhapus ah, senanglah saya kan baru satu terhapus lagi ada lagi saya pikirkan beberapa apa beberapa wa grup yang akan saya pertimbangkan apakah ini akan saya hapus atau tidak itu tergantung nanti ke saya sudah arahkan jangan bicara yang kayak begini jangan tapi mereka terus ya dan paling satu jam dua jam netral itu sudah kambuh lagi penyakitnya nah, oleh itu bapak-bapak dan ibu-ibu <tuh> Kita memang harus berhati-hati nih dengan media sosial ini ya. Dan sangat banyak juga di antara kita begitu terima apa WA kita forward nih ya. Kita kita forward katanya dari sebelah gitu ya. Apa dari dikopas dari sebelah gitu ya. Kopas dari sebelah, dikutip dari sebelah gitu kan. Lalu kita kirim lagi. Yang jadi pertanyaan adalah apakah yang kita kirim itu benar atau tidak benar gitu. Kalau tidak benar berarti kan kita sudah terlibat di dalam menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Dan kalau benar pun mungkin jadi bermasalah. Nah, di dalam ajaran agama kita dalam hidup bermasyarakat ini ada tiga hal yang harus kita hindari ini. Yang pertama ribah Yang kedua fitnah. Yang ketiga namimah. Kalau hibah ini adalah memperkatakan orang yang tidak disukai oleh orang itu gitu. Memperkatakan sesuatu tentang orang yang sesuatu itu tidak disukai oleh orang itu. Gitu. Nah. Bagaimana kalau seandainya kita memperkat jadi kalau yang nami, yang apa, yang ribah itu memperkatakan orang tidak di depan dia. Kalau depan dia bukan bukan ribah namanya. Kalau kalau, kalau bukan di depan dia kita perkatakan, lalu kita memperkatakan tentang dia tentang hal-hal yang tidak dia sukai, itu namanya ribah. Bagaimana kalau seandainya yang kita katakan itulah sesuatu yang benar juga nggak boleh, gitu. Yang benar kita perkatakan juga nggak boleh, itu. Nah, yang kedua yang namanya apa namanya e, fitnah. Kalau fitnah ini mengada-ada, e, menyatakan sesuatu yang tidak Sebenarnya tentang seseorang itu, misalkan saya dibilang e, punya istri dua, padahal satu kan? Itu, itu fitnah namanya kan gitu. Ya, Pak. Kalau Pak Win, Pak Win istrinya dua, Ternyataan. itu tidak fitnah. E, fitnah juga ya Pak Win istrinya dua, yang satu sudah meninggal lalu ada penggantinya itu kan? Itu. Jadi menyatakan sesuatu. yang tidak sebenarnya ya tuduhan, Hah? tuduhan. tuduhan ya nah. atau kalau dalam bahasa politiknya karakter assassination jadi dia menceritakan itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang yang bersangkutan nah, kalau nami mah lain, lain lagi nih kalau nami mah ini mengadu-adu orang Domba. pergi kepada si A bilang begini pergi kepada si B bilang begini akhirnya si A dengan si B berantem Itu namimah nah, Saya lihat nih, media sosial ini penuh dengan itu tuh. Media sosial ini penuh dengan itu tuh. Jadi kesimpulan saya Sehari-hari kita berhadapan Dengan masalah Yang akan sangat mengganggu kehidupan kita Nanti setelah di, setelah di hari akhir Sangat-sangat mengganggu Nah gitu Jadi kalau kita berdoa HP ini menurut saya bisa membuat keinginan kita itu tidak terwujud Kita ingin hidup di dunia baik, lalu di akhirat baik Ternyata di akhiratnya jadi tidak baik Kenapa di akhiratnya kita tidak menjadi baik? Ya karena seluruh pahala kita sudah diambil oleh orang lain Dan yang tersisa hanya lagi dosa Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan teologinya begini Saya ini Muawiyah bin Abi Sofyan ini Seorang penulis wahyu Pendiri kerajaan daulat Bani Umayyah ya. Dia ini orang baik Ya Meskipun secara politik oleh orang dianggap tidak baik karena dialah yang mendirikan kerajaan Islam dari yang merubah sistem demokrasi, sistem kekhalifahan yang dipilih oleh rakyat menjadi turun temurun. Tapi kalau saya baca-baca riwayat hidupnya siapa ini Muawiyah bin Abi Sofyan ini, di salah satu apa saya lihat Nabi memuji Abu Sof Muawiyah bin Abi Sofyan ini. Kata Mu'awiyah bin Abi Sufyan begini. Saya akan berusaha. Saya ini bukanlah manusia yang terbaik. Tapi saya akan berusaha untuk membuat diri saya. Dimana jumlah pahala saya jauh lebih baik daripada jumlah dosa saya. Gitu. Ini agak mirip juga dengan saya. Saya juga begitu. Saya juga tidak terlalu yakin juga saya masuk surga. Kata. Makanya saya bilang sama Tuhan, ya Allah ya Tuhan, saya ini bukan hamba-Mu yang baik dan terbaik. Tapi saya tidak mau engkau masukkan ke dalam neraka. Saya ingin engkau masukkan ke dalam surga. Meskipun di dalam surga itu saya hanya saya hanya dapat tempat sebuah sofa. Engkau beri saya sebuah sofa di surga dan saya duduk aja di situ sepanjang masa, enggak apa lah daripada dalam neraka gitu. Makanya anak saya saya beri nama Erika Firdausi Amalia. Erika itu arikah sofa Firdaus, surga Firdaus amaliat tujuan saya Jadi saya punya cita-cita Ya Allah berikanlah saya sebuah sofa di surga Ya Meskipun nanti saya hanya duduk di situ, Asal jangan masuk neraka Nah Bapak dan Ibu Ibu Ini jangan kita anggap sepele So kalau kita anggap Sepele ini nanti kita akan menjadi Orang yang terkejut Jadi nanti dari kiamat banyak sekali orang terkejut. Mana pahala saya, mana pahala saya, mana pahala saya. Kenapa dosa saya bertambah, kenapa dosa saya bertambah, kenapa dosa saya bertambah. Salah satu sebabnya ini. Nah, oleh karena itu kata Nabi ini di dalam hadisnya. Kalau engkau mendengar berita dari orang. ya Apakah itu secara lisan atau tertulis. Jangan engkau ceritakan semuanya kepada orang lain gitu Jangan engkau ceritakan semuanya kepada orang lain Itu maksudnya apa Pak Narabas? Ya kita maksudnya itu adalah Kalau engkau mendengar berita atau cerita daripada, dari orang lain Ya engkau seleksi lah gitu Jangan baiknya engkau sampaikan, buruknya engkau sampaikan, cacatnya engkau sampaikan Engkau seleksi Jadi kita harus seleksi berita-berita tersebut, kita harus seleksi cita-cita tersebut, lalu kita pilih yang mana saja yang akan kita sampaikan, gitu. Nah dengan demikian kata Nabi engkau insya Allah akan selamat. Nah ini ya kita yang apa nih dalam kita kehidupan kita sehari-hari saya lihat ada orang berpesan kita, kita harus jujur, kita harus jujur, kita harus jujur, gitu. Semua apa yang kita dengar kita keluarkan semuanya gitu, tanpa diseleksi karena kita-kita kita orang jujur. Ternyata itu tidak benar itu. Gitu. Jadi dipilih-pilih, dipilah-pilah mana kira-kira berita itu yang baik disampaikan dan mana kira-kira yang tidak baik disampaikan. Mana kira-kira dari berita-berita itu yang akan terjerumus, akan jatuh ke lembah ribah, mana kira-kira yang akan jatuh ke lembah fitnah mana kira-kira yang akan jatuh ke lembah namimah kalau seandainya kita sudah tahu ya kita potong kita stop begitu makanya menonton apa namanya itu, menonton infotainment itu saya rasa bermasalah itu ya menonton infotainment tuh menurut saya bermasalah tapi saya juga senang juga menontonnya gitu jadi kesimpulan saya ya iblis itu ternyata bertengger ya di tempat-tempat yang kita sukai nampaknya mm -mm. saya ini paling senang melihat perempuan cantik senang sekali saya benar nih saya aku saya terus terang normal ya normal. alhamdulillah terus apa sikap saya Ya kalau saya melihat perempuan cantik Kalau saya lihat terus itu berdosa Nah tuntunan Nabi Kalau engkau melihat perempuan cantik Begitu terlihat Kan terlihat tuh, oh cantik sekali alihkan pandangan kamu Tidak berdosa itu Makanya kalau mau melihat wanita-wanita cantik Pergi aja ke mall, pas kita lihat Lengong, pas kita lihat lengong kan Tidak masalah itu Iya Pak Yudodo ya Tidak berdosa kan Kita kan kalau jalan di mall kan banyak wanita cantik kan ya Ya kita lihat, melengong kita. Pas melihat, melengong kita. Oh. Pak Win senang juga mall ya, Senang juga. Ya, kita akui memang itu. Nah, Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita di dalam hidup ini ya kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan nah lalu kita bisa menghindari dan mengatasi tantangan-tantangan itu. Oleh karena itu menurut saya disitulah Urgensinya apa Maknanya hadis nabi Man aroda dunya faalai bil ilmi wa man aroda akhirah faalai bil ilmi Barang siapa yang menghendaki dunia ada ilmunya Barang siapa yang menghendaki akhirat ada ilmunya gitu Jadi ternyata Ada ilmu Yang bisa membuat kita selamat Dunia selamat akhirat Dan ada juga ilmu yang tidak akan Bisa membuat kita selamat di dunia Dan tidak selamat di akhirat Gitu ilmu agama ini adalah menurut saya ilmu yang harus pelajar dan wajib menurut saya pelajar ilmu agama ini. Gitu. Supaya apa? Supaya hidup kita baik di dunia nanti baik di akhirat. Betapa banyaknya orang nanti di akhirat yang menyesal, oh ternyata itu salah ya. Oh ternyata itu enggak benar ya, tapi sudah dia pada masyarakat gimana caranya itu. Gitu. Makanya dikatakan ya itu jamul hasra. Hari orang pada menyesal Dan termasuk mungkin saya juga Saya juga mungkin barangkali pada menyesal nanti Kenapa saya melakukan ini Kenapa saya melakukan itu gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu Yang mengendalikan apa, Perilaku kita Indra kita Pikiran kita, hati kita Ya menurut saya harus agama Tidak ada lagi Jangan serahkan semuanya kepada otak Kepada akal ini, tidak bisa akal ini. Ya kalau menurut akal, kalau ada perempuan cantik, ya dilihat, dinikmatilah kecantikannya itu menurut akal itu. Tapi menurut agama kan tidak seperti itu kan. Berbenturan antara pendapat akal dengan pendapat agama, pendapat wahyu dengan firman Allah. Pendapat siapa yang akan dimenangkan? Ya kalau orang yang me mendewakan akal, ya pendapat akal yang dia kedepankan. Tapi kalau orang yang mengedepankan Tuhan, ya Tuntunan Tuhan, ajaran Tuhan yang dia perhatikan Begitu nah, Makanya menurut saya ya eh, Saya beberapa hari yang lalu dengan Pak Muhajir Menghadiri sebuah pesta Itu kan Pak Muhajir baca doa Barakallahu laka wa barakallahu alaika Apa? Wajama'a bainakuma khair. Jadi doanya semua diberkahi Maksudnya apa yang dimaksud dengan berkah itu ya? Sepanjang pengetahuan saya yang dimaksud dengan berkah itulah sesuatu itu akan berkah. Hidup kita ini akan berkah. Kalau sesuatu dan hidup kita ini dengan peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, semakin membuat kita dekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang kawin ya. Tadi nikah ya. Berkah kawin dengan kenapa? Sama ya. kalau ada orang kawin dengan nikah kurang taat dia sebelum kawin dan sebelum nikah, lalu kemudian taat dia itu berkah itu tapi kalau tadinya dia taat sebelum kawin lalu kawin, enggak taat, itu enggak berkah itu berkahwinan itu makanya doanya adalah barakallahu laka wa barakallahu alaika wajamah baina kemah fil khair orang ketika naik jabatannya seperti wakil direktur yang barunya kan pendapatannya naik dia. Udah belum naik ya hari ini tapi bulan depan naik lah kan ya pendapatannya. Itu pendapatannya berkah apa tidak? Cara ngukurnya sangat gampang saja. Kalau dengan naiknya gaji itu semakin dekat dia dengan Tuhan, itu berkah itu gajinya itu. Tapi kalau semakin pelit dia, itu enggak berkah itu. Gaji enggak berkah itu. nanti Pak itu hitung aja, zakatnya berapa nanti dihitung aja, setelah jadi sebelum direktur berapa, setelah direktur berapa tapi kalau gara-gara saya dia meningkatkan zakat dan sedekahnya enggak, enggak berkah juga itu karena dia bukan mendekat kepada Allah, tapi mendekat pada saya kan, nah itu enggak benar juga nah, kalau seandainya dia ilmuannya, ilmunya berkah apa tidak, kalau semakin dekat dia dengan Allah berkah itu semakin jauh dia dari Allah, enggak berkah ilmunya itu Kalau dia jadi dokter, dengan dia jadi dokter dia semakin dekat dengan Allah itu berkah itu dokter itu. Tapi kalau semakin jauh dia dulu sebelum jadi dokter sering ke masjid, setelah jadi dokter tidak pernah ke masjid itu enggak berkah itu dokternya itu. Tolong nanti dikasih tahu Pak Idris dokter-dokter yang jarang ke masjid itu <guluh> Enggak berkah dokternya itu. Nah, begitu. Nah, kenapa kita harus e, seperti itu? Ya karena menurut saya. Untuk sukses hidup di dunia itu harus berkecerdasan, tidak hanya berkecerdasan otak ya, tapi juga e, berkecerdasan ke, secara keagamaan. Nah, berdasarkan inilah akhirnya majelis ulama Indonesia ya tugas majelis ulama itu kan menjalihimayahil ummah, menjaga umat. tidaklah untuk menjaga bangsa dan negara. Nah, saya sebagai sekretar jenderal MUI. Ya, tugas saya adalah bagaimana caranya supaya ormasi saya ini MUI ini bisa menjalankan fungsi-fungsi itu, bagaimana caranya MUI itu bisa menjaga negara, kemudian juga bagaimana caranya supaya MUI itu bisa menjaga umat. Nah, apanya dijaga ini? Islam eh, satunya adalah bagaimana caranya supaya umat yang hari ini beragama Islam, yang kata Tuhan yang bisa surga Tuhannya orang yang beragama Islam. Tapi meskipun dia beragama Islam, dia bisa-bisa tidak bisa masuk surga, karena ada kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Tu, nah salah satu yang dilihat oleh MUI itu adalah bermuamalah melalui media sosial, gitu. Nah yang dijaga oleh MUI di sini adalah dua kepentingan, kepentingan bangsa satu, kepentingan umat satu, atau kepentingan rakyat satu, tuh. Nah, maka keluarlah fatwa MUI tentang media sosial. Ya, e, Pertimbangannya adalah karena media sosial ini penting. Media sosial ini membawa maslahat. Tapi media sosial ini juga membawa modarat. E, media sosial bisa membuat sebuah rejim jatuh. Misalkan rejimnya Hosni Mubarak di Mesir, itu jatuh karena HP ini nih. karena medsos ini nih. Diprovokasi lewat apa? Jatuh. Betul. Nah, timbul pertanyaan. Ini bagaimana cara ini? Kok enggak bergerak dia nih? Hah? Hah? Bagaimana escape itu? Hah? Lalu Pan Rabas, kapan kita boleh boleh menceritakan keburukan orang kepada orang lain? Nah ini, ada orang berbuat buruk. Tadi kalau seandainya kita, kalau ada orang berbuat buruk, tentu dia enggak mau, tentu dia enggak suka ya keburukannya diceritakan kepada orang lain kan? Oh baterainya habis. Kita bis boleh. menyampaikan keburukan orang lain kepada orang yang lain lagi itu kalau seandainya ya kita ragu kira-kira hukum dari perbuatan orang itu apa itu ya Pandrabas ada teman saya melakukan begini begini begini itu bagaimana hukumnya Pandrabas Ah itu boleh Karena dia ingin meminta fatwa. Tapi jangan ditanyakan kepada engineer itu. Itu di, dikatakan, disampaikan kepada orang yang memiliki pengetahuan keagamaan. Jadi tidak boleh ditanyakan kepada sembarang orang. Kita harus bisa menanyakannya kepada orang yang memang berkompetent itu. Gitu. Dalam hal ini adalah mungkin ustadz atau ulama atau kiai atau buya gitu ya. Yang kita juga menginginkan supaya ustadz, kiai, dan buya itu juga tidak menceritakan lagi kepada orang. Dia mendengar itu dalam rangka adalah untuk mencari dan menetapkan hukumnya. pertama. Yang kedua, kita boleh menyampaikan dan mengungkapkan keburukan orang itu kesalahan-kesalahan orang itu atau hal-hal yang tidak disukai oleh orang itu di depan pengadilan, gitu, di depan hakim. Jadi kalau saya ini kita di apa, diminta oleh apa menjadi saksi, gitu. Nah, kita boleh itu untuk apa menjelaskan tentang keburukan-keburukan dia. Tapi di luar itu nggak boleh itu, gitu. Nah, kalau seandainya kita lakukan di luar itu bagaimana Pak Narabas? Ya kalau kita lakukan di luar itu ya saya rasa besar kemungkinannya kita akan masuk ke dalam kategori ribah atau kita akan masuk ke dalam kategori fitnah atau kita akan masuk ke dalam kategori namimah. Dan itu harus kita hindari itu. Tidak boleh. Jangan anggap enteng ribah namimah dan fitnah itu. Bahkan di salah satu apa dikatakan al itu asyadu minal qatli fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu nah. jadi yang pertama tadi untuk meminta istifta ya atau kita meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan Pak Narabas itu ibu itu bagaimana Itu Pak ya Kok peranginya kayak begini-begini begini Tapi tujuan dia adalah Untuk bagaimana caranya supaya ibu itu Atau bapak itu merubah perilakunya itu nah, Itu boleh It, Niatnya adalah untuk bagaimana Supaya merubah e, Bahasa apanya Isti'anah ya Atau untuk kepentingan Tahzir memperingatkan Mengingatkan orang Islam dari perbuatan buruk Dan beri nasihat pada mereka Nah, sekarang apa fatwa MUI ya Fatwa MUI tentang apa ini Ketentuan hukumnya ya Setiap, ini fatwa MUI Jadi MUI sudah membuat keputusan Setiap muslim yang bermuamalah Melalui media sosial ini Wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut Wajib Yang pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan tidak mendorong kekufuran kemaksiatan. Jadi kalau kira-kira akan buka media sosial nih ya. Ini harus ini nih. Ada rambu-rambunya nih. Ini kira-kira kalau saya buka ini ya, iman saya meningkat ataukah menurun gara-gara ini nih? Kalau melihat gambar porno kira-kira meningkat atau menurun ya? Menurun. Menurun ya. Menurun gitu kan? Kalau akan apa? Ya, pokoknya kita jagalah. Yang mana kira-kira akan bisa sesuai dengan keimanan kita, kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Yang kedua. Eh, uh, men persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah maupun ukhuwah basyariah. Nah, kira-kira ini kalau saya saya baca ini kira-kira Persaudaraan saya dengan teman-teman saya akan meningkat atau tidak ini, gitu. Kira-kira persaudaraan saya dengan teman-teman saya akan terganggu atau tidak ini, itu harus ada ini di sini di, di otak kita ini. Yang ketiga, memperkokoh kerukunan baik antarumat beragama atau antarumat beragama atau umat beragama dengan pemerintah konteksnya itu. Nah, oleh karena itu. berdasarkan tiga hal yang tadi itu diharamkan bermuamalah melalui media sosial melalui ini nih nggak boleh kita melakukan muamalah melalui media sosial ini jika dalam bermuamalah tersebut kita melakukan ghibah fitnah namimah serta menyebarkan permusuhan kesimpulannya apa nih penerabas? Kesimpulannya kalau ada WA kita terima, kita pasang apa kita, ini kira-kira benar apa tidak? Kalau benar kira-kira orang yang diberitakan dalam berita ini senang apa tidak ini? Betul. Kalau dia tidak senang nggak boleh. Tapi kalau ini tidak benar juga tidak boleh. Gitu ya. Yang kedua, diharamkan melakukan bullying apa baca apa? Bullying ya. mem ya. Juga tidak boleh memang Lalu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan antar, -antar golongan Gitu. Nah, cuma ini masalah ras ini karena oleh apa para politisi diperluas lagi. Ndak boleh Khotib tidak boleh menyinggung masalah sara dalam khotbahnya. Uih, bagaimana pula tidak boleh menyinggung masalah sara? Sara itu kan suku, agama, ras kan? kalau saya ngomong di Madura, orang Madura harus begini, harus begini kan? Nyinggung suku saya itu kan? Kalau saya berceramah di depan orang Islam, saya bilang orang Islam harus begini, harus begini kan? Menyinggung agama saya itu. Kalau saya berpidato di depan orang Hindu, saya nyebut agama Hindu kan? Menyangkut agama saya itu nah, Yang nggak boleh itu adalah Menjelek-jelekkan Suku orang lain Menjelek-jelekkan agama Orang lain Menjelek-jelekkan ras orang lain Menjelek-jelekkan golongan Orang lain melalui A itu gak boleh Kalau bukan melalui A, ya Apalagi ya. Terus yang ketiga yang tidak boleh Yang haram juga adalah menyebarkan hoax serta informasi bohong. Nah, pertanyaannya adalah, ternyata banyak WA yang, keterima, yang kita terima itu sebenarnya hoax itu ya. Lalu kita forward ini, kalau kita forward dibaca lagi oleh orang-orang ratusan orang ribuan orang baca, berarti kita menyebarkan kebohongan itu. Nah, timbul pertanyaan, berbohong itu salah nggak, berdosa nggak apa ya berdosa? menyebarkan kebohongan berdosa nggak? ya berdosa. Nah, saya terus terang saya juga pernah melakukan itu. setelah saya sebar ternyata hoax itu. <tuh. tuh>. tau setelah dia oh enggak benar itu karena oh, sudah tersebar. Nah, dosa sudah apa? makanya saya karena bingung juga nih bagaimana cara menghapus dosa saya itu? ya caranya ada temui orangnya minta maaf sama dia. Tapi kepada siapa saya akan minta maaf. Tak tahu siapa pengirimnya ni. Siapa pengirimnya? tak tahu saya. Gitu. Oleh karena itu, ya seperti saya katakan tadi itu ya banyak sekali lobang-lobang ya yang ada di depan kita yang akan menyebabkan yang akan menyebabkan pahala kita jadi berkurang. Nah ini nih yang keempat menyebarkan mata di pornografi. Menyebarkan Itu saya lihat nih teman-teman Saya suka iseng gitu ya. Diskusi lagi apa lagi Pusing-pusing Tiba-tiba muncul gambar perempuan cantik Nah kan juga itu orang Ini oh setan juga orang. Kita lagi asyik berdiskusi Eh muncul gambar apa Dia bilang Banyak intermezzo Ya gak boleh dong Pakai ini gak boleh itu Saya gak tahu nih pak apa? Nanti bilang sama direksi yang baru ya HP karyawan rumah sakit diperiksa ya, HP diperiksa itu, WA-nya itu diperiksa. Nanti ini tugas, siapa nama ini? Anwar. Hah? Pak Anwar Rohiyadi Anwar. Nama sama, sama dengan saya. Ya Pak Anwar nanti uh, kumpulin HP Tidak mendadak ya, misalkan hari Jumat pagi kumpulin semua HP periksa WA-nya. Terus uh, menyebarkan kemaksiatan. Terus dan segala hal-hal yang terlarang secara syarak Tuh Tidak boleh kita apa Ikut membantu bantu itu Terus menyebarkan konten yang benar Tapi tidak sesuai tempat dan waktunya ya, Dia benar tapi tidak sesuai Apalah contohnya itu ya Dia informasinya benar ya ah, Begini contohnya ya Apa ya Anda tahu persis contohnya nih ya. Eh, kita kalau akan berkata-kata ya harus kita pikirkan ini kata-kata kita akan menyakiti atau tidak gitu. Nah, itu ketika kita berkata ya, lihat sikonnya. Saya dulu ketika akad nikah dan saya habis akad nikah tuh penghulunya memberi nasihat Anuarabas Nuraili ini sudah resmi menjadi istri anda. Pandai-pandai anda menggauli dia. Dan kalau anda berkata akan berkata kepada istri anda pikirkan baik-baik. Dan kalau sahaja istri anda memasak, membuat gulai, lalu begitu anda cicipi hambar, memang hambar gitu, mengkurang garamnya kan ya. Jangan sekali-kali engkau menyatakan gulai ini hambar. tuh saya bingung juga nggak kok ini uh, KUA nya ngajarin saya berkata bohong ini kan tapi jangan sekali-kali engkau menyatakan hambar saya tunggu kalimat berikutnya apa yang harus saya katakan tapi katakanlah kata-kata berikut Mama siapa yang buat gula ini tuh siapa yang buat gula ini mah kok beda rasanya nih Ya kan? lalu sang istri pasti bilang, ya Mama dong, siapa lagi dia terumah ini akan membuat ini. Nah, ketika dia sudah ngomong seperti itu kata kua ini, katakan kepada dia sesuatu yang menyenangkan hati dia. Apa yang harus saya katakan tuh? Kata dia begini, masakan Mama lebih enak dari masakan restoran terbagus, terenak dari kota ini. Apalagi kalau Mama tambah garam sedikit lagi, gitu. <laughs> apalagi kalau Mama tambah garam sedikit lagi, itu kata Kauwah itu, kalau Anda menyatakan itu kepada istri Anda, maka dengan senang hati, ya, dengan muka yang sumringah, dia akan pergi ke dapur mengambil garam, Tambahin. menambahkannya. Ya jadi <tuh> itu apa namanya ya, kalau ngomong apa adanya. begitu dirasakan hambar, ini apa ini gitu, ya. bule apa ini kok hambar ini tuh, itu saya sudah bisa membayangkan tuh ya, itu periuk bisa melayang ke kepala suami itu saya, nah ini ini kaya, kaya yang dimaksud dengan ini, saya nak tahu versi ini bagaimana contoh apanya katakan sesuatu itu ya sesuai dengan apa tempat dan konteksnya gitu. <tuh> ada juga yang apa yang dijadikan perhatian oleh fatwa ini, memproduksi menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya konten informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram sekarang saya lihat ini, ini jadi dunia bisnis kali ini sekarang ini menjadi dunia bisnis jadi ada orang yang kerjanya membuat dan menyebarkan hoaks gitu, misalkan contohnya begini nih, ini dalam dunia politik ya, sehingga Fadlizon ngamuk dia kan, bahwasanya apa namanya nih, dalam pilpres yang akan datang, calon presiden wapres yang cocok itu adalah Jokowi presidennya, Prabowo wakilnya itu, ini nanti menggeleng-geleng terus nanti terjadi benturan nih benturan sehingga Fadrizon cepat-cepat potong. Itu apa enggak benar itu karena Jokowi sama Prabowo visi dan misinya tidak sama gitu ya. yang selanjutnya adalah memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten informasi yang tentang khok, gibah, fitnah, damimah Ait. bullying ajaran kebencian dan hal-hal sejenis terkait pribadi kepada orang lain atau kelayak hukumnya haram mencari-cari informasi tentang aih ini informasi tentang Maya Estianti bagaimana ini mencari-cari informasi tentang apa apa apa Mulan, mulan ya Mulan Jamilah ini Ya karena saya pas dibuka, dibuka itu. begitu dibuka Google. Itu. Saya lihat tuh gambarnya si Dani yang bangkrut bersama istrinya. Mulan kan. Ya bagaimana enggak tahu. Kenapa enggak tahu ada di sini. Itulah yang saya katakan. Kita ini mengalami dilema ini. Enggak kita cari dia ada juga depan kita. Tuh. oleh karena itu menjadi pertanyaan. Saya nanti ingin berdiskusi ya. Karena saya rasa pengalaman Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini sini lebih dahsyat dari pengalaman saya kan gitu ya. Ya, oleh karena itu kita diskusikan nih kalau gini bagaimana Pandra Basni? Iya. adalah sangat sulit sekali bagi saya ya. Tanpa melihat, tanpa membaca. Karena begitu kita baca judulnya sudah menarik kan. Judulnya menarik. Karena mana kita baca juga. Ibu pertanyaan. Boleh nggak saya membacanya Pak Narabas? Tergantung niatnya. <laughs> niatnya gimana ini? Kalau untuk mencari kebenaran gimana? Silahkan saja. Tapi benar gak itu itu? Kalau gak itu itu ya gak boleh dong. Betul. <tuh> saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Ini ada beberapa poin lagi nih. menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak masalah-masalah private orang ya di ekspos ke ranah publik ke ruang publik nggak boleh cuma saya bingungnya kenapa kok ya sudah sampaikan protes sama sama KPI Komisi Penyiaran dan ditanggapin sudah ditegur itu Hotman Paris punya acara apa nama acara itu ya Yang acara, nama acara dia apa tuh? Nggak, bukan Kapijon. Kapijon itu nama apa? Uh, dia mewancai nafa urbah sampai kepada hal-hal yang sangat-sangat private. Nah, sudah saya sampaikan kepada KPI Komisi Penyiaran. Saya bilang ini tidak benar acara yang kayak gini. Tidak boleh menguliti hal-hal orang yang sangat apa? Yang sangat pribadi sekali. Gitu. bagaimana anda di tempat tidur malam pertama bagaimana itu bagaimana anda begini bagaimana nggak boleh itu itu boleh hal-hal yang sangat apa private itu tidak boleh disampaikan ke depan publik nah jangan-jangan saya sudah melanggar juga menyebut nama Ahmad Paris kan jangan-jangan saya sudah melanggar juga ini terus Nah, sekarang ini ada namanya buzzer. Jadi ada kegiatan orang, aktivitas orang disebut dengan buzzer. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi bersih hoax. Jadi ada sebuah industri sekarang ini. Kerjanya membuat hoax. Membuat ribah. Membuat fitnah. Membuat namimah. Melakukan bullying. membongkar aib, membuat gosip dan hal-hal sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan. Dan nanti tolong ditanya anak-anaknya atau saudaranya, "Anda kerja di mana?" gitu. Kalau di sini kerjanya suruh, keluar, suruh berhenti subranti ajalah. Ini berarti kerjanya adalah membuat dosa ini. Mungkin dia dapat duit ya. Begitu dia dapat duit, dia membuat dosa. Begitu dapat duit, dia dapat membuat dosa. Dan uang yang dia dapat itu jelas tidak akan barokah, Karena apa yang dia lakukan itu, bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tapi semakin menjauh. Tuhan melarang dia melakukan ini, tapi dia lakukan. Oleh karena itu, MUI juga mengeluarkan ada beberapa pedoman, Yang disampaikan menyangkut pedoman verifikasi konten informasi. Setiap orang yang memperoleh konten atau informasi melalui media sosial, baik yang positif maupun negatif, tidak boleh langsung menyebarkannya. Jadi kalau kita terima, kita baca, tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi. Ya, Tabayun ya. dan lakukan proses tabayun serta dipastikan kemanfaatannya. Tapi kalau seandainya kita dapat apa? Dapat konten misalkan saya kemarin melihat itu bagaimana dua mobil bertabrakan di pinggir lalu kemudian mereka turun eh datang truk dari belakang menyapunya kan gitu. Orang yang berdiri di luar itu disapunya, mobilnya disapu oleh truk tersebut. itu kalau itu menurut saya kan enggak masalah nah, itu enggak masalah ya nah, proses tabayun terhadap konten informasi bisa lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ya dipastikan, pertama dipastikan aspek sumber informasi atau sanatnya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaan, siapa yang menyampaikan berita ini gitu. kalau enggak salah itu bisa dilacak ya, bisa dilacak <tuh> Yang kalau dipastikan aspek kebenaran kontennya yang meliputi isi dan maksudnya dipelajari kontennya bagaimana ini. Ini benar apa tidak kontennya ini. Jadi ada dua nih kayak hadis juga nih ya. Hadis itu kan berita ya. Yang pertama dilihat uh, sanaknya dulu. Ini siapa yang menceritakan ini? Nah, kalau ada yang menceritakannya itu orang yang suka berbohong ditolak aja langsung. Tapi kalau seandainya yang menceritakan itu orang yang selama ini tidak pernah berbohong, ya bolehlah kita terima. Tapi itu juga tidak cukup, jangan hanya saja kita periksa. Tapi matanya gimana ini? Tuh. Isinya bagaimana ini? Benar apa tidak? Itu harus kita analisis juga. Yang ketiga dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Jangan-jangan orangnya sudah meninggal lalu datang beritanya kan? Ini kan enggak benar ini, gitu. Ini direktur Masakit Islam Jakarta Pusat ngomong tanggal 20, namanya Bapak Prastowo. Bapak Prastowo tanggal 20, enggak lagi direktur kan gitu ya? Ini kan enggak benar ini gitu. Itu, itu direktur baru tuh ya, direktur dirut utama, direktur utama, yang perempuan? Bu Meta. Itu direktur ya? Cantik dari ini Bu Nia. Nah, Saya jadi diri dulu cantik ya? Dulu enggak? Kurang cantik dulu gitu ya? Iya betul ya. Terus, cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah, bertanya kepada sumber informasi jika diketahui, ini agak sulit yang menjajakannya. Yang kedua permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi. Yang selanjutnya adalah upaya tabayun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait. Upaya tabayun dilakukan secara tertutup kepada pihak ter terkait tidak lakukan secara terbuka di ranah publik yang bisa menyebabkan konten informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut kepada beredar keluar ke publik. Yang kelima, konten informasi yang berisi pujian, sanjungan dan atau hal-hal positif tentang seorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan tabayyun. Jadi kalau ada orang menjelek jelekkan orang lain kita harus tabayun. Kalau ada orang memuji-muji orang kita juga harus tabayun. Karena belum tentu orang yang kita puji-puji itu oleh orang juga dipuji. Saya membaca kemarin itu nasihat-nasihat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang memuji-muji anda. ya kalau bahasa bebas saya lah ini ini tidak persis Kalau Anda orang memuji-muji Anda, maka Anda harus curiga terhadap orang tersebut. Dan kalau ada orang menasihati Anda, menunjukkan kesalahan-kesalahan kelemahan Anda di depan orang banyak. orang banyak, maka Anda harus curiga terhadap orang itu. Meskipun dia menyatakan bahwa dia punya niat baik. Jadi nampaknya di dalam agama Islam ini ya, <tuh> Amar Ma'ruf Mungkar itu ada ilmunya. Saya ini maaf nih, saya ada seorang bapak, saya ini senang dikritik, ya, saya senang, senang dikritik. <tuh> so, saya punya kesimpulan begini, saya pernah menjadi wakil rektor, saya pernah menjadi direktur rumah sakit, saya ini susah sekali memimpin ini, kalau ada yang kritik. Jadi kritik itu bagi saya penting. Gitu. Salir ada dua orang, ada dua jenis orang yang berbeda cara menyampaikan kritik, ya. Yang mana yang direkomendasikan oleh Ali bin Abi Talib? Kata Ali bin Abi Talib, kalau ada orang menyampaikan kritik tentang kelemahan anda, kalau anda ingin menyampaikan apa? Kalau anda ingin mengkritik orang dan menyampaikan kelemahan-kelemahan orang, kelemahan-kelemahan anda ada orang banyak. Itu bukan teman anda. Pak Satri Saya ini teman Pak Satri ini Saya sayang sama Pak Satri Cuma Pak Satri senang melakukan gini-gini Enggak baik itu, depan orang banyak, enggak boleh Kata Alimantar Jangan anda anggap dia itu teman anda Jadi kalau ada orang Menyampaikan kritik tentang kelemahan kita Di depan publik Di depan orang banyak Dengan alasan dia ingin Karena dia sayang sama Sama kita, sama saya Anda jangan percaya. timbul pertanyaan, yang mana yang harus saya percaya? Yaitu orang yang mengkritik Anda, yang menyampaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan Anda langsung kepada Anda berdua. Tidak ada orang lain. Saya rasa yang ini yang benar nih ya. Ini yang benar nih. Yang kedua ini yang benar nih. Nah, oleh karena itu bagi saya terpikir ya, Ini negeri ini makin gaduh ini menurut saya, ini ya. <tuh -tuh. Saya baru di, di perjalanan tadi diwawancari oleh Reda Dakta ini. Menurut saya negeri ini bukan semakin tentram, semakin tenang, semakin damai, tapi semakin gaduh. Kenapa semakin gaduh Pan Rabas? Karena kelemahan-kelemahan orang diumbar ke depan publik. Gitu. Diumbar, ya di-publish di demikian rupa dengan alasan apa? Ini negeri-negeri yang menyetinggi kebebasan. Ketua nah, agama Islam tidak seperti itu. Jadi ini kebe kebebasan, ya memang kebebasan, tapi kalau kita pakai norma-norma ajaran Islam, kebebasan yang kita laksanakan hari ini melalui media itu bukan lagi kebebasan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Nasrabbas? Kalau Muhammadiyah ini kan adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Pak Aidar Nasir sebagai ketua umum, ini ada kelebihan beliau juga menempat oleh saya ya. Dia bilang begini sama saya, Pak Nasrabbas. Kalau kita melihat bapak-bapak kita ini apa? menyimpang ini ya. Kita datangi saja. Itulah beberapa kali beliau mendatangi Pak Jokowi. Itu menyampaikan itu. Tapi ada teman-teman kita yang enggak kayak begitu. Dia menyampaikannya lewat media sosial. Dia menyampaikannya lewat koran. Dia menyampaikannya lewat TV. Saya lihat begini ya. Yang namanya manusia itu semuanya ingin dihormati. Enggak ada enggaknya. Dalam ilmu psikologi dinyatakan bahwasanya Sudah fitrahnya manusia ingin dihormati. Sudah fitrahnya manusia tidak ingin tidak dihormati. Gitu. Timu pertanyaan, kapankah dia akan merasa dihormati? Ya kalau menurut saya, kalau aibnya tidak dibongkar ke publik, Itu. kapan dia merasa dia tidak dihormati? Kalau aibnya dibongkar ke depan publik. Kehidupan media kita dan kehidupan perpolitikan kita melanggar itu. Begitu ada kesalahan dibongkar ke depan publik. Oleh karena itu kita bawa ke dalam skop yang lebih kecil ke rumah sakit ya. Ke dalam skop rumah sakit ini. Menurut saya kita sebagai sifritas akademika rumah sakit tidak bisa melepaskan dari sini. Tapi ketika kita mempergunakan WA kita Menyangkut internal kita Hati-hatilah dan pandai-pandailah Kita mempergunakan WA tersebut Dan kalau saya, ada hal-hal yang tidak kita Senangi teman kita Atau atasan kita Atau terhadap kita Jangan sampaikan Di depan orang banyak Tuh. Tetapi sampai kalah Dengan cara yang arif dan bijaksana nah, Supaya tidak ada Namimah benturan kiri kanan Maka menurut saya Kita-kita yang ada di rumah sakit ini harus membuka diri Jangan kita menutup diri Apa maksudnya Pak Narabas Marilah kita terbuka terhadap kritik gitu. Terutama terhadap kritik yang disampaikan Face to face tadi itu. Jadi jangan kita, ada juga teman saya ini. Begitu ada teman yang menyampaikan kritik kepada dia langsung tidak memberi ketahuan. malah dimusuhi. Sementara kata Ali bin Abi Thalib, yang sebenar-benar teman, kata Ali kan, adalah orang yang mengkritik Anda, yang menyampaikan kelemahan-kelemahan Anda, tapi dia tidak sampaikan di depan orang banyak, tapi dia sampaikan kepada Anda. berdua secara langsung ini mungkin barangkali e, yang bisa saya sampaikan jadi kesimpulannya begini ini temanya akhlak yang dikasih sama saya oleh Pak Satri ini ya jadi bagaimana akhlak kita dalam bermedia sosial ini ya tentu tidak lain tidak bukan akhlak kita adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diletakkan oleh agama kita memang Al-Quran dan As-Sunnah tidak terlalu mendetail menjelaskannya ya, sementara apa namanya perkembangan ilmu dan teknologi luar biasa maka terpaksalah ulama berijitihad untuk mem memberikan fatwa dan untuk memberikan tuntunan nah, dan apa yang saya sampaikan sementara ini itu fatwa MUI tentang bermuamalah di menu sosial ini adalah ijtihad ulama Ya, tapi sumbernya adalah dirujukkan, diambil dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh MUI ini bisa merupakan sebuah kebaikan sehingga kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita secara bermasyarakat dan kehidupan kita di rumah sakit ini serta kehidupan kita berbangsa dan bernegara ke depan bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih bermakna. ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu masih ada waktu sekitar 10 menit silahkan yang ingin bertanya Pak Wirdan biasanya Pak Wirdan micnya Pak mohon Pak Eko ya juga siap Pak Wirdan dulu silakan monggo Pak Wirdan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar Abbas, yang saya hormati, sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya menanyakan di pengajian di forum ini kepada Pak Mokti, Pak Abdul Mokti, beberapa kali saya ditanya teman-teman, sahabat mengenai himpunan putusan tarjih yang terakhir. Kami baca itu hanya tahun 1976 Jadi sejak tahun 76 sampai sekarang Padahal itu inti daripada perjuangan Muhammadiyah Itu tidak ada bukunya Jadi Muhammadiyah tidur dari 76 sampai sekarang Tolong Pak Anwar Abbas barangkali bisa menyambungkan Ke segenap teman-teman di PP Segera diterbitkan Karena itu tuntunan kepada umat itu yang pertama. Ya. yang kedua uh, kita semua gelisah pada saat ini kepada fenomena seperti dikatakan beberapa cendekiawan pemimpin sekarang ini terpilih tapi tidak terpercaya sudah dipilih pak dan sudah jadi menjabat tapi tidak dipercaya Bagaimana itu jalan keluarnya supaya ya terpilih dan dipercaya oleh umat Jadi itu kegelisahan umat Islam termasuk rakyat Indonesia itu gelisah sebetulnya termasuk kepada DPR misalnya malah sekarang mau memperkuat posisinya dengan masalah MD3 dengan undang-undang nomor 17 19, 9, 19 14. Nah, itu apakah fungsi Muhammadiyah dan Majelis Ulama tidak memberi warning, Pak? Bagaimana sebetulnya sebaiknya supaya pemimpin-pemimpin kita itu terpilih dan terpercaya? Dari lapis yang pemimpin kecil sampai presiden, ya. Barangkali Masri Sulama atau Muhammadiyah punya resep yang situ itu saja Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sayang mulai yang kedua nih Pak ya Bagaimana mereka itu akan menjadi pemimpin yang terpercaya karena cara yang mereka pergunakan untuk mendapatkan kepemimpinan itu juga enggak bisa dipercaya Cara-cara yang mereka tempuh untuk mendapatkan kursi kepemimpinan itu cara-cara juga enggak benar gitu. Gimana itu ya? Ini jam 11 nanti saya terima Bawaslu. Bawaslu akan membuat buku khotbah tentang apa namanya itu? Tentang uh, politik uang satu yang kedua politisasi agama jadi enggak bisa kita ingkari ini ya bahwa ada politik uang di negeri ini itu nah, lalu kalau gitu kenapa ada politik uang ya karena masyarakat yang memilih memerlukan uang gitu karena masyarakat yang memilih memerlukan uang Lalu siapa yang akan dipilih oleh masyarakat? Ya, yang memberi uang gitu kan? <laughs> Makanya saya ketika apa? Ketika saya menyodorkan orang yang menurut saya baik ya, itu mereka tanya gini, ada uangnya nggak penerbangan? Itu gimana itu ya? Ada uangnya nggak itu? Ya nggak ada uangnya. Ini maaf nih, ini saya lagi memperjuangkan orang ya untuk menjadi petinggi ini. tinggi ini, saya bilang anda ini niatnya lurus dan ini saya so nanti ketika saya apakan orang akan bertanya ada uangnya nggak pandrabas tuh dan saya dulu beberapa tahun yang lalu pernah memperjuangkan orang ke dpr sana dengan orang dpr sana dengan orang dpr bukan ke dpr dengan orang dpr di sebuah hotel hotel mulia itu terlalu mahal kan ya? Dibilang begini, baik Panca, ini depan orang, di de depan orang yang saya perjuangkan nih, baik Panca, <tuh> nanti teman-teman saya tanya, bapak ada uangnya nggak? Kalau nanti teman-teman saya bertanya, apa jawaban saya? Ini orang bilang begini, pokoknya saya sediakan pak, oh, kaget juga saya, <tuh> pokoknya saya sediakan pak. Ya Allah selamatkan saya, ternyata ini. Siapa menjadi apa di negeri? Bayar ini. Jadi orang jadi ini jadi itu. Itu nggak dilihat kompetensinya, tapi pitinya. Tapi saya yakin dan percaya untuk jadi direktur rumah sakit, tidak pakai uang lah. Yakinlah saya. Tidak. Kalau ada, kasih tahu saya ini. Saya babat itu orang langsung. Ya. Kalau ada ini yang main-main uang untuk menjadi direksi, misalkan, saya babat langsung. Tapi di luar kita jelas ada itu. Untuk menjadikan will, misalkan untuk menjadi kepala dinat ada uangnya. Timur pertanyaan, kira-kira anak buahnya, ini maaf nih, maaf nih ya, di sebuah departemen. Ada orang sudah 18 tahun dia selan 4. Sudah 18 tahun selan 4, dan anak buahnya sudah jadi DEC SELON 2. anak buah dia sudah jadi jadi udah jadi atasan dia ngadu ke saya kira-kira ya orang ini percaya nggak sama atasannya itu ya nggak karena dia tahu kemampuannya kan dia tahu kemampuannya dan dia naik itu karena ya kongkaling kong ini nah, timu pertanyaan kan pak Amir dan Pak Amiran menyatakan tidak terpercaya, tidak dipercaya, tidak mendapatkan trustnya, ya karena cara dia tempuh memang tidak layak di, dipercaya gitu kan. tapi kapanlah kita dapat pemimpin yang kayak diidam-idamkan oleh Pak Wirdan itu ya? Saya pernah memarahi CEO sebuah perusahaan besar di negeri ini, besar. Saya marah begini. Anda ini dalam pemilihan yang lalu, pilkada yang lalu hanya membantu ini. Anda tidak bantu ini. Saya menyampaikan itu karena saya dengar berita. Saya dengar berita. Dia jauh gini. Enggak benar tuh Panolas. Enggak benar ke mana? Kedua-duanya kami bantu. Cuma besarnya yang berbeda. juga saya. kedua-duanya dia bantu. Di sebuah provinsi sama juga. Dua orang bertarung, dua-duanya dibantu. Makanya saya saya terus terang ya, saya sekarang ini suka mendalamin kata-kata hikmah orang-orang hebat di zaman awal Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Kata apa? Kata Ahli bin Abi Talib apa? Ya'anti man syikta fa'innaka amiruh Was'al man syikta fa'innaka asiruh Ini saya ingin menjelaskan apa yang ditanyakan Pak Udan Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kandaki Misalkan saya memberi kepada calon gubernur, calon walaikota, calon bupati, Yang di atas itu tidak usah kita sebut gitu ya maka engkau akan bisa memerintah merintahnya Nah, kalau dalam bahasa kita nama itu sudah berterang budi ya, sudah berterang budi. Nah, yang cerakal lagi adalah wasal mansyikta fa innaka asiruh. Kalau engkau minta-minta, misalkan saya mau jadi bupati ini, jadi gubernur di sebuah kota, minta-minta kepada konglomerat, "Pak, saya mau kasih bantuan, Pak, kasih bantuan Pak." apa risikonya kata Ali Was al fa kalau engkau minta-minta pada orang tertentu maka engkau akan jadi tawanannya timbul pertanyaan kalau saya diperintah-perintah sebagai pemimpin oleh kaum lemerat apakah saya akan dipercaya oleh rakyat saya tidak akan dipercaya kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu saya tertawan Oleh konglomerat membantu saya masih percaya apa tidak saya tidak akan percaya. Orang kata mungkin bawaslu datang hari ini adalah semangatnya sama dengan Pak Wirdan itu, bisa enggak kita mendapatkan pemimpin yang baik yang bisa dipercaya ya? Teoritiknya bisa. Kalau tidak ada politik uang, tapi mungkinkah kita mensterilkan politik uang di negeri ini? Saya belum bisa jawab. Saya dengar lewat penjelasan dari Pak Bawaslu hari ini jam 11. Ya. Saya rasa sangat berat lah ya, sangat berat. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti saya katakan juga beberapa waktu di sini, siapakah yang menjadi penantu negeri ini? Bukan pemimpin yang kita tunjuk-tunjuk itu. Bukan pemimpin yang kita pilih-pilih itu. karena pemimpin yang kita tunjuk dan kita pilih-pilih itu itu bagaikan boneka semua itu. yang dikendalikan oleh yang lebih di atasnya. Siapakah yang di atasnya itu? Itulah dia para pemilik modal. Terus yang kedua apa? Apa? APT yang itu belum diterbitkan gitu, Pak, perdanya. Masih yang lama. Belum ada tambahannya ya? Ya saya rasa ini memang perlu disegerakan karena bagaimanapun juga yang namanya umat ya perlu tuntunan dan salah satu tuntunan itulah himpunan-putusan tarji itu. Sehingga kita tahu akidahnya bagaimana, akidah Muhammadiyah itu bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlak yang harus dikembangkan bagaimana, muamalahnya bagaimana. Itu mungkin barangkali terakhir Pak Eko lah. Pak Eko, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini bukan pertanyaan hanya mungkin karena sayangnya sama Pak Anwar Rafas bahwa fenomena saat ini kan banyak orang gila musuhi ulama. Nah, Bapak sekjennya jelas banyak orang gila yang akan <laughs> <tuk> Iya Pak. Jadi saya ditanya oleh wartawan tadi sulit logikas ini menerima kalau ada orang kalau Begini kata saya. Kalau ada seorang ulama ditusuk oleh orang gila, hanya satu aja, saya bisa terima. Di Bandung ulama ditusuk itu satu, udah selesai. Di sana dibunuh oleh perampok, aja, saya bisa terima itu. Tapi kalau di Bandung oleh orang gila, di Purwakarta oleh orang gila, di apa? Di Depok oleh orang gila, di Jawa Timur oleh orang gila itu itu logika saya bisa terima itu. Gitu. Bagaimana logikanya itu? kok semuanya orang gila apa ada rapat di kalang orang-orang gila <tuh> untuk membunuhi ulama-ulama ini gak masuk seotak ya jadi oleh itu saya setuju dengan Pak Din Samsudin <tuh> kalau ini tidak sesegera mungkin diatasi oleh Polri maka Polri tidak akan mendapatkan tas dari rakyat nah. dan memang naga-naganya nih Polri ini bukan penegak hukum ini Masyarakat menilai ya. Kalau kayak begini nih, polisi bukan penegak hukum. Tapi penegak keinginan penguasa jadinya. Nah kalau ini yang terjadi ini, kacau negeri ini nih. Maulah kata kita minta betul, saya tadi wawancara saya minta betul sama Kepori Supaya menyelesaikan ini dan mengembalikan imit dan citra baik Polri. Jangan sampai Polri tidak mendapatkan trust seperti dikatakan oleh Pak Yerdan dari rakyat. kalau polisi sudah tidak mendapatkan trust nih saya berani saja menyatakan kalau polisi sudah tidak mendapatkan tas dari rakyat maka rakyat akan berbicara dan bahasa rakyat berbeda dengan bahasa polisi gitu rezim bisa tumpang itu dan menurut saya jangan sampai terulang lagi di negeri kita ini ya sebuah rezim turun sebelum waktunya kita menginginkan supaya sebuah rezim turun setelah habis waktunya itu, so kalau seandainya turun sebelum waktunya, maka ini pembangunan yang kita kerjakan ini seperti membuat gunung-gunungan di pinggir pantai, kan ada pasir tuh, anak-anak main pasir buat gunung-gunungan, tiba-tiba datang ombak disapunya kan, ulang lagi gitu. ini mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, ya mungkin kurang memuaskan. Wabillahi taufiyah, wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Abbas, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakom wa huma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.